バニラのバニラのバニラのバニラのバニラの i t u cuma formalitas a j a di p r a s a di tempat k i r jadi di mana g a k banyak yang penting bayar kadang-kadang truknya bebasnya pun g a k datang、cuma、suratnya aja bisa udah d i h i r selesai j a n a n n g a k banyak k e c e l a k a itu bagian semua、yo. di k i r terima kasih sudah ada penonton lagi halo Pak Firman. Ya selamat siang Pak. Selamat Pak Firman. Ya hal-hal yang umum seperti ini Pak ya remblong, k e r a t bodong, ngantuk itu semuanya dijadikan alasan Pak. Tapi ada satu hal lagi kalau menurut saya yang lebih penting Pak ya itu s e l a i e n k l i e n itu kita harus menjaga k e m u m b u r a n t u b u h Pak. Jadi kalau k e m u b u r a n t u b u h itu i t u bukannya hanya sulit t u r l i h a t Pak. マリアスティアのファイア、マリアスティアのフ、えー、とイア、ファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイとスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイアスティアのファイア Kalau menurut saya ya, itu、eh, faktornya banyak sekali Tidak a h u tidak karena mungkin karena... Maaf, Estian bisa dikecilkan dulu volume radionya? Nah, itu menurut saya itu banyak sekali faktornya ya Mungkin bisa dari manusianya, bisa dari kerizinannya, atau ya m a t a m m a t a m Cuma yang salah satu yang paling penting menurut saya itu u k u r a n n y a jalan itu a j a Pak Jalannya itu kurang lebar, kurang p l a n n y a Jadi infrastruktur itu m a s a itu p a l i banyak f aktor di situ. j a r a n a kurang banyak, kurang diatur, kurang lebar. Lagi-lagi infrastruktur itu salah satu、uh, terpengurangi k e c e l a k a a n Jadi kalau j a l a n n y a itu mulut, bagus, tapi sesuai jalur, tidak bolong-bolong. Kemudian mata-mata、uh, ya, cikungan dan sebagainya yang rusak. Itu hanya salah satu cara seluruh dunia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Estian. Adalah lagi Pak w i n a r d i Halo. バイクしながら寝る。 Pemerintah membuat aturan sudah dibikin tapi tidak dilaksanakan. Juga para peninggal penyelenggara transportasi itu juga harus、uh, apa namanya mempersiapkan diri karena yang, yang diangkut bukan barang tapi manusia. Jangan sekali-kali hanya menunggu langkah pemerintah. Pemerintah sudah bikin apa aturan. Sehingga bagaimana manusia itu yang mengangkut penumpang berkegawa, terbang, bus, kendaraan, sepeda motor, dan semua pengguna jalan Harus benar-benar、uh, mengantisipasi kondisi motor, kendaraan, dan dirinya sendiri Jangan sampai mabuk, narkoba jadi h r u Sehingga tidak menjelaskan diri maupun orang lain Itu yang penting, terima kasih Terima kasih kembali Pak Jolta, video selamat sore 私は何をしてるのか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 Pesawat juga begitu, panjang tekanannya nggak diukur benar. t a d i otomatis tekanannya waktu mendarat tadi kenceng -ken atau terlalu e l a l u kendor sehingga akhirnya b e t a h pesawatnya mau muhammad t e r balik keluar landasan. Landasan kita dicek bahwa landasannya itu b e r a i r harus dibuatlah supaya diperkirakan supaya nggak licin dan sebagainya. Jadi otomatis、uh, transport kita ini nggak aman karena apa? Karena pemerintah tidak menghargai yang namanya. アルタニック。<to> Kita bikin s c e n dulu Baru pinter bawa mobil Atau benar-benar udah pinter bawa mobil Baru bikin s c e n Terima kasih Terima kasih kembali Pak Edi Pak Joko, selamat pagi Selamat pagi Komentaran, Pak?、Oh, ya. Sebenarnya masalah yang banyak terjadi akhir-akhir ini Itu merupakan cerminan dari apa yang terjadi di Indonesia Lalu saya s u d a mengatakan bahwa masalah l a l u lintas itu m e r u p a k a n cerminan dari masalah negara juga Kita b a kita lihat dari bagaimana proses pembuatan SIM di negara kita pendidikan lalu lintas. Semuanya kacau. l a k u merah orang dengan tidak bersalah jalan saja. Nah itulah kira-kira kenapa hal ini bisa menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas. k i r a k i r a itu. Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Sakti s e l a m a t Pagi. p a g i y a s y a Saya. Saya. Saya. Saya. Saya. Saya. s i y a Saya. Saya. s a y y a Uh, ...nyawa manusia... ...seperti... ...kayak nyawa ayam aja... ...seperti itu... ...keselamatan... Apa,、uh, ...masyarakat... ...enggak menjadi... ...satu prioritas... ...atau enggak satu... ...sesuatu yang urgent... ...mungkin di luar negeri... ...kalau terjadi seperti ini... ...itu mungkin mereka akan... m e n g ...identifikasi... ...akan melihat... ...masalahnya seperti apa... atau kalau perlu pengusaha dari disitu pasti dicabut karena di sini safetynya tuh benar-benar nggak diperhatikan gitu mungkin、uh, ya mungkin ini seperti penuturan bapak sebelumnya kelihatannya ini cerminan dari negara kita yang apa,、uh, bisa dibilang banyak korup dan segala-nya gitu. Jadi mungkin untuk izin apa, rai, segala macam, mungkin itu、eh, bisa di di apa di bawah tangan atau seperti apa, nggak profesional dalam mengelola transportasi. Sementara transportasi itu adalah transportasi umum ya. itu untuk keselamatan masyarakat nah, seperti ini、ya. terima kasih Pak Sakti Pak Joko saat pagi selamat pagi Bu silahkan komentarnya ya ini kalau menurut saya keadaan transportasi yang banyak sekarang banyak korban ini itu pemerintahnya itu Bu, harus lebih, lebih ketat lagi mengkontrol semua PO-PO yang ada itu termasuk d a r a t laut, udara karena ini kawah manusia yang s i a n banyak dimana kita menjawab pemerintah sebagai pengelola ya, ya selamat pagi b u Siska pagi, Mbak kawahnya cuma satu s e m u a bisa dibeli oke、okay. baik、Teruskan? ya, silahkan Ibu iya, semuanya bisa dibeli sir, bisa dibeli semua d i b e i ya kan Pak、hmm. Robert selamat siang selamat siang s i l a k a n ya berdasarkan data yang kita lihat itu kejadian bus bus k e c e l a k a a n bus itu kesalahan pada perusahaan bus karena mereka mengejar keuntungan sampa m e m p e r d u l i k a n keselamatan p e n u m p a n g kedua mestinya dinas p e r h u b u n g a n itu juga harus di perhitungkan juga karena mereka mengadakan uji berkala di saat ジェフリーさん、まずや フィマカシック・メリー・アロベッジ・ラガン・ヤ・フラワン・シャン・フラワン・シャン・ヤ・デブ・ラパー・アン・プラティカン・ bahwa kejadian seperti ini s e t i a p tahun berulang, terus berulang-berulang, jadi artinya bahwa pemerintah khususnya d i r e k t u r a t Jenderal Perhubungan, Direktorat Perhubungan ini n g g a k ada gunanya karena mereka n g g a k berfungsi, mereka cuma mengkoleksi uang di pinggir jalan. Ini kenyataan, jadi mereka itu sebaiknya ditutup, dibutuhkan saja. Kita ini sebagai pengguna jalan atau... yang kita nikmati dari d i r j e n perhubungan kita k i r n y nembak izin-izin untuk mobil b o x itu semua nembak apalagi y angkutan jadi ya tutup aja lah d i r j e n perhubungan itu gak perlu itu, gak ada gunanya karena tetap aja kecelakaan terus terjadi bukan karena f a k t o r manusia tapi karena pemerintah tidak tegar s gue n i selamat siang s i itu... l a k a n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 Jadi yang salah itu manusianya gitu loh bu Supirnya itu gak ada rasa tanggung jawab Padahal dia bawa banyak jiwa-jiwa Iya -jiwa, n gak g bu Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu sih saya udah gak heran lah i Indonesia Soalnya orangnya sepatah cukup gitu Makasih bu t i m a kasih s l a m a t d a a Silahkan Ya Bu itu mungkin karena kondisi jalan tidak memadai itu Supir-supirnya pada s t e r a s gitu h Jadi ya begitulah, a n g a a k t sabar, ya. Terima kasih ya Pak Adi. Silakan. h、uh, Transportasi itu kan、uh, untuk alat-alat b -alat n umum kan enam bulan masuk ke a l h a l ke depan ke、eh, d e a r t e m e n perizin, ya, departemen perhubungan. Di s i t u semua dites. Kawaya uji jalan segala macam sampai muatan semua dites. Kemudian、uh, tapi apa yang terjadi di dalam orang berebutan dan hanya di kasih tidak layak jalan aja tanpa melalui prosedur yang seharusnya kemudian faktor yang kedua dari sisi manusianya sendiri semua orang yang ada di jalan itu bawahnya s t r e s tuh, pengen s a m p a i semua pengen cepet s a m p a i dan dia ngejar seorang, karena banyaknya、e, kondisi di jalan seperti itu, pengen s t r e s kemudian banyak p e n g u r t a n juga akhirnya armada banyak yang menghemat dari siapan s i aku disitulah berpati k o r b a n itu aja terima kasih Pak Hadi Pak Rizal s i l a k a n iya terima kasih Mbak ini kalau saya lihat sih memang bukannya manajemen transformasi jadi memang tidak ada manajemen kalau menurut saya itu karena kita lihat saja kalau di jalan yang biasa d i k a l e w a t i aja lah itu kelihatannya yang bertanggung jawab untuk mengatur arus l a l u l i n t a s juga tidak tidak mengatur dengan baik artinya kita di j a l a n i tidak merasa diatur gitu karena yang ada adalah aturannya aturan yang Seperti aturan kita-kita saja yang, yang mengendara saja Karena tidak ada aturan di jalan Terima kasih